Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, dengan siapa dan dari mana? Dari Abu Haris di Bogor. Abdul, Abdul Haris dari Bogor. Abu Haris, Abu Haris di Bogor. Oh iya, Abdul dari Bogor. Baik, ya. Baik Bapak. Alhamdulillahi rabbil alamin wa radiyaku ulama Sayyidina Muhammad. Rasulullah Sayyidina Muhammad. Masu ala. Masu ala. Baik Bapak, untuk pertanyaan dipersilakan, dipertanyakan kepada Buya. Ya Buya yang saya hormati dan saya cintai bu ya beberapa hari yang lalu saya lihat di televisi yang lain bu ya ya mereka menyatakan bahwa kebanyakan kaum asharia di Indonesia ini uh, salah mengatakan bahwa sifat Allah yang 20 itu sejalan sebenarnya Bagaimana? sifat Allah tuh mau punya pertanyaan tuhan, apa? Tuhan, Allah tuhan Allah kenapa ya tuhan Allah kenapa Iya, bu ya beberapa hari yang lalu saya lihat di TV, Iya, di TV itu mengatakan bahwa kebanyakan kaum asyariah di Indonesia itu menganggap bahwa sifat Allah itu 20 Padahal menurut mereka kelompok ini sebenarnya sifat Allah ada di 99 sifat Jadi kata dia ini tidak benar sifat seperti ini, kebanyakan kaum asyariah di Indonesia ini tidak betul Mohon penjelasannya Bu, ya perniagaan seperti itu Baik, baik. Terima kasih, Bu Ya. Masyaallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, masalah sifat-sifat. Sifat Allah bukan hanya 20. Mungkin mohon maaf barangkali pendengar salah mendengar. Kami tidak membatasi kaum asy'ariyah bukan tidak ada, hanya pemahaman sebagian orang mengira bahwasanya sifat itu hanya 2 20 sifat Allah tidak berbatas Segala kemuliaan yang cocok yang layak untuk Allah adalah sifat al Allah. Termasuk asmaul husna yang di situ ada makna sifatnya, maka itu adalah sifat al Allah. Allah punya sifat namanya Rahman, Rahim, Rahmat, penuh kasih. Tidak disebut dalam sifat 20. Hanya kenapa kok kau pembahasan kaum asy'ariyah dengan sifat 20? Karena itu yang mengundang diskusi dengan orang-orang di luar Islam. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, maka akan didis, diajak diskusi panjang lebar tentang wujud Allah kemudian ada yang menyemua, mempercayai adanya Tuhan akan Tuhan mereka adalah rajanya loh Tuhan kok mati ya nah, kan aneh makanya Tuhan itu harus abadi dibahas bako dan kapan mulainya? kalau oh, ada Tuhan dilahirkan gak bisa maka dibahas dengan kitab Allah kitab maka dibahas di situ. jadi karena itu mengundang konflik mengundang diskusi bertenaan dengan orang luar Islam maka dijelaskan dengan sifat 20 itu untuk menyelesaikan orang di luar islam dan menyelesaikan orang yang salah di dalam islam itu sendiri bukan berarti sifat dada itu kalau rahman rahim sudah disepakati sudah semuanya Allah maha kasih sepakati sehingga gak perlu diskusi, ngapain didiskusikan? Allah maha kasih agama nasroi mengataui Allah maha kasih sudah cuman Tuhan mereka salah bukan Tuhan Allah kan begitu jadi maha kasih Tuhan harus maha kasih jelas Makanya diskusikan oleh para ulama Asy'ari itu kenapa harus 20 atau 13 itu? Itu yang mengundang diskusi. Termasuk kalamullah. Lah kalamullah sendiri diantara kaum muslimin ada perbedaan pendapat dan dengan orang Nasrani sebagainya ngisa kalamullah. Nah, ada perbedaan. Maka perlu dibahas kita itu. Tentang sifat dan sebagainya dan seterusnya. Kenapa 20 itu? Karena 20 itu adalah terjadi konflik pemahaman. Maka banyak penyelewengan-penyelewengan akidah ternyata mengarah kepada kesalahpahaman di dalam memahami sifat yang 20 tersebut. Sehingga dibahas secara khusus akan tabi kita ialah sifat Allah. Sehingga para ulama dari Asy'ariyah mengatakan mimba di sifatillah termasuk sebagian dari sifat Allah adalah sifat 2 20 atau sifat 13. 13 sama dengan 20 itu hanya masalah perbedaan antara kaum Asy'ariyah dan kaum Maturidiyah. Jadi seperti itu. Jadi segala sifat kemuliaan termasuk Asmaul Husna itu ada di antaranya adalah sifat-sifat Allah. Kalau Allah sendiri enggak bisa dikatakan sifat, tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus dan seterusnya itu adalah mengandung makna sifat dan Allah punya sifat suci. Ya. Baik, jadi mungkin bukan Asa'irah Indonesia oh tidak, kami orang Indonesia, ulama-ulama banyak. hanya mungkin di Indonesia, ada sebagian di masyarakat kita yang awam menganggap sifat hanya 20 ternyata sifat Allah tidak segala sifat kemuliaan yang sifat kemuliaan dan kesempurnaan yang cocok yang cocok untuk Allah, maka itu adalah sifat Allah, ada sifat kemuliaan untuk manusia, tapi tidak pantas untuk Allah tidak boleh. Contoh seorang laki-laki itu sempurnanya adalah jika dia beris Tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Tapi kalau seorang laki-laki yang dia itu adalah harus berkuasa memberikan pengayoman kepada di bawah bawahannya, maka ini adalah sifat Allah yang Allah Maha kasih dengan makhluknya bisa biarpun beda kasih sayang Allah dengan kasih sayang kita jadi ada sifat-sifat kemuliaan bagi manusia tidak bisa digunakan untuk Allah contohnya manusia punya istri, kemudian punya anak tidak boleh ini digunakan untuk Allah Baik, jadi segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan yang layak untuk Allah, maka itu adalah sifat Allah dan tidak, berbatas, tidak terbatas hanya sifat 20 ada pun fitnah ini lagi-lagi penfitnah. Itu orang yang anti-asyairah itu. Yaitu mengatakan kalimat semacam itu. Kalau sifat dibatasi 20 dari mana itu kamu asyairah? Oh dia enggak sadar. Dia enggak mengerti tujuannya ulama-ulama asyairah dengan menjelaskan sifat 20 itu. untuk apa? Ini ada fitnah memang orang mengatakan. Nah, sifat kalau dibatasi 20. Kan banyak sifat Allah yang lainnya. Sehingga sampai menetapkan sifat-sifat yang seharusnya tidak boleh kita masuki sehingga mereka membagi akidah menjadi ee uh, akidah tentang menetapkan sifat-sifat Allah seperti sifat tangan, sifat mata, lah ini kan menjadi kekurangan ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah problem mereka menuduh ahli sunnah wal jamaah syaikh. Biarkan yang yang tidak mengertinya tetap dalam ketidaktahuan. Orang yang tidak mengerti mudah menuduh. Tapi kalau dia memahami masuk di dalam wilayah ilmiah kaum asyairah mereka akan terkagum-kagum. kenapa? Ini untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan akidah, baik akidah dengan orang di luar Islam atau akidah dengan orang orang Islam yang sesat dari kaum Mu'tazilah, kaum Jabariyah dan yang lainnya dijelaskan di dalam pemahaman-pemahaman tentang sifat dua. 40. Wallahu a'lam bis-shawab.